Halo, selamat siang Pak Gilbert. Halo, selamat siang. Silahkan Pak. Iya, ini sebenarnya kasus pajak ya Pak Rusin. Iya. Sudah lama sekali ini. Ini、uh, kebetulan aja nasib lagi kurang bagus dari Pak dari Tiga Yus ya. Dan kebetulan memang、uh, pahlawan kita nih Pak Noeni cop-cop、uh, ya. Jadi kasus ini terbuka terang benderang. Padahal ini tempat-tempat kan tempat dari zamannya Soeharto ini. Tempat pajak ini tempatnya maling-maling semua ya di sana ya. k r e t o semua ya di sana. Jadi saya bingung itu kalau Menteri Keuangan n y a itu memberikan remunerasi sedemikian besarnya uang negara sampai puluhan triliun untuk memberikan kepada para k r e t o k r e t o semua ini. Saya bingung. Dan buktinya setelah mereka dapat remunerasi, mereka semua tetap k r e t o tetap maling, ya. Jadi maling tidak boleh diberikan satu remunerasi, maling harus diberikan paniesmen, paniesmen yang seberat-beratnya, ya. Terjadi salah fatal dan juga、uh, apa namanya, uh, uh, satu uh, survei asing memberikan satu apa ya penghargaan untuk departemennya si Tri Mulyani. Karena itu salah fatal、ya. karena departemen keuangan bukan departemen bersih.、Ya. terutama di pajaknya, di c u k a i n y a ya, saya rasa semua salah, semua b e r b a h salah gitu. Karena Indonesia bukan d i p i m p i n oleh pemimpin, tapi d i b i m b i n oleh maklar alias broker. Broker ber berkonotasi menerima komisi alias korupsi. Nah, gitu aja, makasih. Iya, terima kasih kembali untuk Bapak Gilbert. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang,、Mbak. selamat malin untuk Bapak Yudi, Pak. Waduh komentar a p a n y a harusnya di media elektronik l e i h tajam. Jadi komentar saya begini mbak ya.、Yeah. Kalau masalah pajak, ini kita memang butuh sekali di negara kita. Pajak itu kita bayar benar juga, salah tidak bayar benar juga, salah. Jadi m a t a n y a timbulnya masalah-masalah begitu. Harusnya direvisi dulu itu. Kita l i r i t pajak pasal ini、oh, no, lah, pasal 002, pasal 02, pasal 03. Waduh kucing mau dilihat pajaknya ini. パンタンタンタ a タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタ Halo Iya silahkan Pak Ya oke、okay. Itu Bapak yang pertama tadi b e n e r itu Mbak Jadi memang itu Yang kumpulan maling bisa bilang begitu Karena apa Mereka sengaja nentuin pajak Supaya terjadi Apa namanya Tawar menawar Dengan begitu mereka bisa minta Segala macam Ya pokoknya minta uang lah buntutnya begitu Contohnya c b b rumah orang tua saya Dari 800 ribu naik Jadi 2,5 juta itu bagaimana cerituan yang gitu kan kauer itu begitu jadi memang bapak yang pertama tadi benar dan itu nggak beres itu saya mau narik saya mau ini t u penaikan ininya penaikan penaikan penghasilan mereka itu karena korupsi itu bukan ditentukan oleh oleh ininya oleh penghasilan tapi ditentukan mentalnya orang-orangnya itu saya terima kasih bapak Cipto halo ya silakan pak Ya sungguh ironis ya negara ini ya Dimana kita sedang mau dibayar pajak aja Mereka bilang apa kata dunia gitu ya Kalau tidak bayar pajak gitu ya Jadi memang negara ini tuh sangat-sangat ironis sekali Dan sangat-sangat tidak masuk akal ini Karena apa ini kita lihat sekarang ini yang terbuka satu Nanti mungkin bisa terbuka dua ini mungkin baru kukunya aja ini nah, nanti kalau misalnya betul-betul terbuka mungkin lebih kaget lagi nah makanya disini betul-betul kita ini sebagai masyarakat yang taat akan pajak ya terserang, kecewa dengan kejadian seperti ini betul-betul ini suatu pelajaran yang sangat-sangat apa ya dibilang kalau positif berharga tetapi juga kalau misalnya dilihat dari sisi negatifnya sangat memalukan karena apa negara sebesar ini yang sedang mau untuk membangun tapi ada lagi kasus yang apaara seperti ini ini semua ini menceritakan n i negara ini tuh dalam sakit sebetulnya orang-orangnya itu nggak kuat dia punya untuk menangani suatu、e, bidang. Belum dibangun suatu dasar yang benar gitu loh Jadi gampang sekali digoyahkan Nah saya harap dengan kejadian seperti ini Bangsa ini mesti ada kaca Mengaca Mengaca ya Kaca itu yang besar lah Kalau bisa itu benar-benar Kita sebagai masyarakat Indonesia Yang mau benar-benar sama-sama membangun Indonesia ini Menjadi negara yang besar ya Harus betul-betul ini dirombak Benar-benar nih Kalau bisa ini dua keturunannya dihapus Jadi betul-betul ini Harus serius ini pemerintah ini Jangan ini dianggap sebagai kasus senturi Yang sebetulnya nanti Berapa lama hilang lagi Ini benar-benar ini harus d i s a d a r i bersama seluruh Baik, Rakyat Indonesia Pak Tony selamat siang Siang Pak Iya s i l a k a n Pak Tony アイトルスカリアン l ジャクトジャディアジャンオラファジャクトニャギニャディクサーニャクトムサハアブリトクサーいャディダパーソナーパムサイエントバヤンダハエナコンカ i コンバヤントジャディヤンパタマヤンカリュアプロソン a ロソニアンコニャキョビアンパジャクトギトムレカ Ditawanya 50-50 itu enggak mau、eh, jelas. Ya Baik i Ya terima kasih Pak Tony Pak Agus selamat siang Ya selamat siang Ya silahkan Pak Agus Ya itu Itu salah satu modus s e b a r y a Jadi salah satu modus memang Semacam itu terutama Yang s a t ini menjuat s a l i kasus gayus Tapi persoalannya saya ingin、uh, Berpendapat bahwa Sebenarnya tagihan dari p a j a k itu kan Sudah ikut di dalam pendapatan pengusaha、gitu. Nah kalau ditagi mestinya、e, Pengusaha juga jangan sampai、e, Pas-pas b l i p a t Jadi dengan mental、e, negarawan begitu、hmm. Untuk bangsa dan negara mestinya Pengusaha juga、e, Berterus terang untuk itu Nah tinggal persoalannya adalah Persoalan pajak ini kan tidak berdiri sendiri Harus ditunjang oleh berbagai Kondisi Kebijakan pemerintah yang Mendorong kondisi pengusaha yang lebih baik ya. Menurut pendapat saya Jadi intinya adalah Sebenarnya Kalau memang pajak itu Ditarik misalnya pajak restoran Dari para Pembeli makanan Ya mestinya kan harus dibayarkan Tidak ada masalah soal itu Nah tinggal Apakah kompetisi b e r harga kita ketika d i p l u s pajak? Nah, rumus-rumus itulah yang harus diperhatikan juga oleh Dirjen Pajak dalam menentukan、eh, Direktur Pajak dalam menentukan、eh, apa wajib pajak harus membayar berapa? Iya. Baik. Terima kasih Pak Agus. Halo, p e n e r i m a n berikutnya saya angkat. Halo. s a n g Pak. Ya, halo. Halo. Ya, silakan Pak dengan komentarnya. Yang dengan Putu deh, Pak. ya Pak. y a Pak Putu. y a Baik, silakan Pak Putu. Iya, jadi saya cuma saran saja Jadi kita s a m p u k rakyat kecil Sekarang a d i wajibkan bayar pajak perorangan b a n Tolong、uh, pajak itu betul-betul Di pakai yang sebenarnya Yang sebaik-baiknya Dengan menimbulkan seperti ini Kejadian yang ini、uh, Yang sedang lagi ditangani ini Gayus juga ya Jadi membuat masyarakat jadi a n t i p a s i lagi m a s a r a k pajak Tadinya sudah semangat gitu ya jadi Menurun jadi semangat itu Jadi tolong、uh, Ada yang pengawasan yang Yang betul-betul ketat -betul gitu loh Terhadap p e tugas-tugas p e pajak i t u pak Sekian terima kasih Ya baik terima kasih Pak Koto Pak Rudy selamat siang Ya selamat siang Pak Ya s i l a k a n dengan komentarnya Pak Rudy Ya pajak kan sebetulnya sama seperti dulu aja Kayak upet i gitu ya Jadi dulu pakai keraja Sistara sistem republik システムリティベントは、これが大変なことです。しかし、このシステムは、すべての人たちが、何を言うかを言うことができます。それは、私たちが何を言うかを言うことができま u それは、私たちが何を言うかを言うことができます。それは、私たちが何を言うことができます。 パンディーバック・マ、ja, すシパー・ウディーパン・ヘンリー・スラマチアン・パンディーン・ yeah, akan, パンディーン・パンディーン・パンディーン・パンディーン・パンディーン・パンディーン・いンディーン・パンディー t パンディーン・ t ンディー t パンディーン・パンディーン・パンディーン・パンディーン・パンディーン・パンディーン・パンディーン・パンディーン・パンディーン・パンディーン 私たちのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサー t ーのサーバーのサーバーのサーバでのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバ Memang ada sebagian Tapi mereka lebih Istilahnya melihat fakta Mereka tidak mempunyai Ketugas a a y k p yang punya sifat Arogan, yang sombong Saya berhubungan dengan p e t u g a s p e t u g a s kayak begini Sudah cukup lama pak Kadang-kadang kita harus gimana ya、e, Istilahnya Walaupun mereka kurang Istilahnya kurang pas Kita tidak boleh melawan Jadi iya deh, terserah deh もう一度、ファで行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くと うイクティーバーヘもリ e パ i n ーさんは Sebenarnya、e, membayar pajak di Indonesia ini kalau dihitung dengan sesuatu y a n b e n a r n y a bayar, mungkin yang g a k bayar pajak itu ada mencapai 80 persen. Tapi karena yang g a k membayar ini begitu di tax k u p aja, itu mereka i t u bisa n y o m b o k ya, bisa n y o g o k bisa kong kali kong sehingga、e, yang mestinya masuk ke kas negara g a k t e r p e t u h i Nah, andaikata -andai kalau pajak ini semua Takut gitu ya, semua bayar dengan persis.、Uh, Saya kira negara kita itu sangat kaya-kaya r a y a t Artinya a kita punya anak, cucu, kita sampai SMA pun gak usah bayar lagi. Mestinya bisa. Nah, tapi、uh, apartemen t a l k o n g Ali Kong ini yang sulit. Saya、eh, minta mungkin belum jadi pria mulia i n a ya. Kalau petugas pajak yang istilahnya、uh, Kong Ali Kong itu. Kalau nah, misalnya kita kalau naik banding p a c a itu kan u、uh, m u m n y a di jempatnya n g kalah Pak ya.、Uh, sehingga pemerintah harus bayar beri hubungannya. Harusnya yang petugas yang memberikan、uh, kekalahan itu masih m e n g a k i b a t k a k e a l a h a n itu, dia i t u harus d u k u m Karena mengakibatkan pemerintah、uh, k e h i l a n g a n uang, bahkan t e k o r lagi gitu loh. Jadi menurut saya harus ditingkat juga petugas yang membuat sampai kalah di pengadilan pajak.、Yeah. Kira-kira itu.、Pak. Selamat sore Pak Jimmy Silahkan g i m a n a k o m e n t a r Pak Jimmy Saya bahas 70.000 persen Karena saya sendiri ngalamin perusahaan saya t e r p a t bekerja Itu、eh, kita udah melakukan laporan yang sebenar-benarnya Namun dari pihak pajak、eh, memberikan eh, apa, hasil pemeriksaan yang se tidak sebenar-benarnya Membuat kita harus membayar sedemikian rupa se、eh, Sehingga kita juga mesti keberatan butuh waktu satu tahun satu tahun Dan sampai kita fight terus sampai ke pengadilan Kita tidak keluar se sepasapun a a uang di pengadilan dan kita dimenangkan Bahkan hakim aja, hakim di pengadilan juga me me me menertawakan dari pihak、uh, pemeriksa Bahwa memang mereka pemeriksa asal-asal、uh, saja gitu Bu Hmm パワー、ウィルさんはそれうじはんうじゅんや、いンいー、アロシャディラン、ヤちゃんとやん、ビは、 Dibuat susah gitu、mm -hmm. supaya kan timbul artinya pengeluaran lagi yang bisa dipungli lah.、Yeah. Jadi ujung-ujungnya mental itulah mental. Terima kasih Bu. Pak Jaya selamat sore. Ya, selamat sore. Silahkan. Itu apa kalau pajak itu kan kalau kita diperiksa tuh pasti banyak k e s a l a h a n n y a gitu. Akhirnya kan timbul kurang bayar karena emang at aturan mereka itu terlalu aneh gitu. Waktu kurang bayar itu ya kita akhirnya damai ya seperti kasus gayus inilah yang,、mm -hmm. yang terjadi gitu.、Mm -hmm. パダフィッシュランガン Tapi memang kalau dicari-cari p e s a l a h a n pajak pasti ada.、Yeah. Setiap orang itu kan tamu ini itu biasanya orang misalnya background background arsitek nggak harus pajak salah t u l i salah s atau pasti ada yang salah、mm. pengeluaran pengeluaran pasti salah.、Yeah. Orangnya nggak n g e r t i mesti pajak ya mesti aja kalau mau dicari ya. Tapi kalau memang hukumnya kayak apa mesti j e l a s s i h、mm. Mesti kalau biasa k i Yang、uh, awal pasti kalah lah ya, ya. karena mereka nggak ada lagi di p a c a k peraturan. gak Mungkin yang tiap hari m o d o t i n peraturan begitu, ingetin apa, ingetin pajak aja. Tapi ya itu p i s i p n y a kembali, cukup belum? Kalau udah cukup ya, mesti tegas. Ya, p a i h t e r a k s i Terima kasih t e r a s i h b t e r a Terima kasih Bu. s i h a k a h r a k a s i t a u m s e m a k a b e r a s t a u t e m a k i h e r i m a k a b e t a h u t e a k a r i a k a t e m a k t e m a k a e a k a a k a s a a s Bu. r a k a s t e r i a k u t a h b e s a r m a k s u t e r m a kasih b a k a s m a k a e r i m a k a e r i m a k a i m s i e r i s i e r i m i e r i m a h e r i m a i h t m a s i h t e a s u e a s u t a u t a u r a k t i m a a i h u t u t h u k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 Pendapatan negara bagus, tapi kalau diselenggarakan dengan p e m b i a y a n pribadi itu yang menjadi tidak bagus.、Hmm. untuk itu harus ada sanksi bagi staff pajak yang menetapkannya itu sembarangan sehingga、eh, w a j a b a j a itu tidak harus sampai keberatan, sampai banding, bahkan sampai ke pengadilan k h a j a t itu bisa dihindari, saudara.、Mm -hmm. Oke,、okay. Buati. Ya, Bu. Silakan. h Sebenarnya sih pasangan ini udah nggak semua orang pajak sih ya itu.、Um, apa? 私たちは、このように、このはうに、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、こ r ように、